Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah al Allahu azza wa jalla. Fil quranil karim Ya ayuhal ladhina amanu Thakullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaq hadith Kitabullah Wa khairal huda huda nabiyina muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa syar'al umur muhdathatuhah fa inna kula muhdathatin bina'ah wa kula bina'atin dalalah wa kula dalalatin finnar ma'asyiral muslimin rahimu'akumullah para santri yang saya banggakan hafidhukumullah di ma'ahad nurul ilmi majalengka ada satu pembahasan yang sangat menarik dibawakan oleh Alimam Ibn al-Qayyim rahimullah di salah satu kitab karya beliau yang berjudul Tariqul al-Hijratain wababu sa'adatain di dalam kitab ini Alimam Ibn al-Qayyim memang panjang lebar membahas dan mengkaji tentang kebahagiaan yang didapatkan di dunia maupun di akhirat. Karena konsep agama kita itu adalah bagaimana hidup bahagia. Bukan hidup yang susah, bukan hidup yang sengsara. Nah hidup bahagia itu bukan hanya di akhirat, lantas di dunia kemudian mengalami kesengsaraan. Tidak jadi konsepnya itu robba na'ati davidun